Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban waratqan fi kama yahibu rabbuna wa radha wassalatu wassalamu ala anaminah Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man ala nahdihi bi hisan ila yawmi liddini wa ba'd. Adhini lana birahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Oh bapak dan ibu sekalian. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan merangkai kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya ketika kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menuntut ilmu agama, mempelajari firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi saw. Ini adalah karunia, ini adalah anugerah yang harus kita sambut dengan rasa syukur, rasa gembira. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Yunus ayat lima puluh delapan: "Kul bifuadillah, wabirahmatih, fabi dalik faliyfrahu." huwa khairun mimma ya jema'un katakanlah kepada mereka wahai muhammad hendaklah kul bifadillah wa bi rahmati birahmatifabidhalika faniyafarhum hendaklah mereka bergembira ketika mendapatkan iman dan al-quran karena iman dan al-quran anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ini itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia oleh karena itu marilah kita bersyukur dan bergembira ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkaya khazanah ilmu agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asallallahu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita uswah hasanah kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau. Para Sahabat Sahabat Beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan Sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan kita telah tekankan juga dalam majelis ini, di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa keikhlasan adalah hal yang sangat susah. Keikhlasan adalah hal yang sangat berat Bahkan sebagian ulama Sebagian ulama mengatakan Bahwa inilah amalan terberat Di dalam Islam Jadi amalan terberat itu bukan jihad Bukan berinfak Dengan sembilan digit Bukan Tapi amalan yang terberat Adalah ikhlas Makanya ulama salaf terdahulu mengatakan takhlisun niyyamin fasadiha ashadu 'alal amilina min thulil ibadah Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah itu sendiri. Jadi mengikhlaskan niat ketika kita ngaji sholat isyak berjamaah itu lebih berat daripada sholat itu sendiri lebih berat daripada pengajian itu sendiri mengikhlaskan niat ketika haji itu lebih berat daripada haji itu sendiri lebih berat daripada usaha kita untuk menabung belasan tahun agar bisa mencapai ONH lalu kita berangkat ke Mekah Melewati ribuan kilo Sehingga sampai di jedah Jedah ke Mekah. Lalu kita mulai Mencurahkan tenaga kita Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Hadirin capek memang Lelah Letih Tapi menjaga keikhlasan Itu lebih lelah dari itu sendiri dan dirahmati hadir oleh Allah. Misalnya kita mau pulang, lalu pas haji pas tawaf wada, lalu kita berjanji dengan Allah di hadapan Ka'bah, ya Allah saya tidak akan menceritakan bagaimana kehebatan saya ketika tawaf dan sa'i pada saat haji. Saya akan rahasiakan semuanya. Begitu pulang ke tanah air. Tetangga minta cerita Dia datang mau cerita dipancing pancing tetap membisu nih Misalnya Dia haji pada tahun 1990 90 itu diem Tahun 91 Tetap membisu 92 gak cerita-cerita 93 94 Eh, ketika 2015, karena mungkin ada teman yang memprovokasi dia, akhirnya dia ceritakan hajinya tahun 1990, membanggakannya. Sumah, maka haji tahun 90 selesai. Makhluknya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala enggak diterima oleh Allah. Haji tahun 1960 tidak diterima karena sum'ah tahun 2015. Man sam'a hi sammi illahu bih. Barang siapa yang sum'ah menceritakan amal ibadahnya agar dipuji oleh orang, maka Allah akan bongkar kedoknya pada hari kiamat. Enggak akan Allah kasih pahala. Jadi capeknya ibadah haji Paling dari tanggal 8 sampai tanggal 13 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 hari Tapi menjaga keikhlasan Saat kita mengerjakan haji Itu seumur hidup hadirin dari Berat Hal yang sangat berat karena itu hadirin hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama kita itu tidak berani mengklaim takutnya setengah mati dalam masalah ini Imam Ahmad bin Hambal Pemilik kitab musnad Di dalam kepalanya ada 1 juta hadis. Antum hafalannya berapa ratus ribu hadith hmm? 900 ribu Jadi beda 100 ribu dengan Imam Ahmad Beliau pernah ditanya eh Imam Ahmad Selama ini yang engkau kerjakan itu ikhlas gak sih dari mulai belajar hafalan hadisnya dakwah beliau dan ingat beliau sudah pernah dipenjara dicambuk disiksa karena mempertahankan ideologi tentang Al-Qur'anul Karim Nah terus ada orang nanya engkau melakukan ini semua ikhlas apa enggak antum pulang dari kajian ditanya tetangga mas rajin amat ikhlas gak sih kira-kira antum jawab bah. ya ikhlas nah, masa jenggotan begini enggak ikhlas kan? apa hubungannya jenggot sama ikhlas ya pokoknya dikait kait-kaitan aja lah apa kata imam ahmad ammal ikhlasu fahu aziz Adapun keikhlasan adalah perkara yang sangat berat. Adapun saya saya hanya berusaha sekuat tenaga saya. Allah. Imam Ahmad Al-Imam murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sosok yang kata Imam Syafi'i, "Engkau lebih tahu hadis daripadaku Ditanya tentang keikhlasan enggak berani makanya dirinya ikhlas. Karena beliau tahu susah banget untuk ikhlas. Kita diga-diga diikhlas Diga-diga diikhlas, diikhlas. Al-Imam Yusuf bin Asbab Beliau adalah murid dari Sufyan Al-Thawri Sosok yang ditikakan oleh Ibn Ma'in Yahya bin Ma'in Itu beliau pernah mengatakan Ma hasabtu nafsi illa zahara li annahu murain khalis Tidaklah aku mengevaluasi diriku Kecuali aku dapatkan diriku Kayaknya benar-benar ria di dalam beribadah Ya Allah Itu Yusuf bin Asbat Ar Maksudnya beliau enggak berani mengklaim dirinya ikhlas saya Aduh, Kayaknya saya ria deh Evaluasi lagi Kayaknya saya ria deh Evaluasi lagi Kayaknya ceria nih. Lalu kita tenang-tenang aja tuh. Subhanallah. Itu salah satu gurunya Sufyan Ath-Thauri. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu ikhlas itu susah banget. Adapun orang zaman sekarang dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Dikit-dikit ikhlas sampai maksiat pun mengklaim ikhlas itu yang habis pikir saya tu ini tidak jelas sesama makziat eh mengklaim ikhlas ya enggak ada orang nyogok oknum pak ini buat bapak sama keluarga kita tanya ikhlas tak nih ikhlas pak ikhlas lahumul walaqwa ta'ala bila wala, wala, wala, wala. coba yang ketahuannya paling kencang kayaknya pengalaman masyarakat. iya kan yang yang yang namanya nyogok tuh gak ada yang ikhlas itu udah kepepet masih ditanya ikhlas nggak nih, laulah laulah patih lah bener ditanya lagi ikhlas nggak nih, ikhlasnya nggak mau ikhlas lah ikhlas, asalamualaikum dari la ikhlas ya, shalallahu alaihi wasallam, ulama dulu ibadah takut nggak ikhlas Bahkan khawatir Kayaknya saya ria deh Hadirin ya di wa taala, Dari maklumat di atas Dan setelah kita mengetahui bahwa ikhlas adalah perkara yang amat susah Perkara yang amat pelik Perkara yang amat sukar Namun bukan berarti kita pesimis Karena sulit bukan berarti mustahil Ikhlas Dapat kita capai Walaupun berat Dan ini pendapat yang roji Karena perlu untuk mengetahui saking susahnya ikhlas ini sebagian ulama mengatakan ikhlas adalah amalan yang mustahil bayangkan itu ulama yang mengatakan saking susahnya ya itu tadi Yusuf bin Asma tuh kayaknya kayaknya saya gak pernah ikhlas deh sebagian ulama tapi pendapat ini walauutalam tidak rajih karena tidak mungkin Allah membebankan kita sesuatu yang mustahil kita wujudkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-bukhari ayat terakhir Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan ikhlas ini adalah tuntutan dalam setiap ibadah enggak mungkin mustahil wudu kita harus ikhlas salat kita harus ikhlas Ngaji atau taklim kita harus ikhlas Infak harus ikhlas, salat Jumat harus ikhlas, haji harus ikhlas. Gak mungkin kalau mustahil. La yu karifullahu nafsanilaa sah. Tapi susah benar dan sangat susah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiat-kiat untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya rasa khusus Materi ini Itu si pemateri Dan yang mendengarkan materinya Sama saja Kita sama-sama butuh Dan ketika Seseorang menyampaikan materi ini Bukan berarti dia lebih pintar Lebih hebat dalam menerapkan Daripada mendengarkannya Karena lagi-lagi Ini adalah ibadah terberat Di dalam Islam Namun kenapa kami sampaikan Walaupun dipastikan Kami tidak sebaik yang mendengarkan Karena Allah perintahkan kita untuk Tawasi bilhaq wa tawasi bil sabar Wal asri Innal insanana fi khusrim ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran bukan karena kami lebih ikhlas daripada yang mendengarkannya kiat yang pertama kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Menyembunyikan Amal ibadah Kecuali jika Amal ibadah itu syiar Atau ada masalah hati yang lebih besar Untuk disampaikan Seperti untuk Klarifikasi Orang mungkin salah paham sama kita Akhirnya kita ceritakan Bahwa kita tadi itu sedang beribadah Tidak ngapa-ngapain Misalnya Tapi kalau ibadah itu bukan syiar Atau untuk klarifikasi Sembunyikan Syiar itu seperti apa sih? Salat berjamaah bagi laki-laki salat jumat itu syiar Takbir Ketika malam takbiran Atau ketika idul fitri Itu syiar Jadi jangan sampai setelah kajian ini Besok asalat jumat Saya di rumah aja pak usah Nyembunyiin amal khawatirnya Nah ini gak benar Itu syiar Syiar itu ditampakkan Namun kalau bukan syiar itu disembunyikanlah. Bapak-bapak misal ada kerasi fenomenanya. Ya. Bangsal saya ini pelan ya. hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Gharib. Nabi kita SAW bersabda Man istata an yakuna lahu khib'un minal amali salih falyafal Barang siapa yang mampu merahasiakan dan menyembunyikan amal ibadahnya lakukanlah hal tersebut sembunyikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi barang siapa yang bisa menyembunyikan infaknya menyembunyikan sedekahnya barang siapa yang bisa merahasiakan sholat sunnahnya, artinya kalau kita bisa sholat sunnah di rumah di rumah, kecuali kalau misalnya setelah maghrib ada kajian atau ada isya ada kajian atau kita nggak ada rencana pulang lagi, oke kita di masjid. Tapi kalau rencana pulang udah sholat di rumah, makanya kan sholat sholat terbaik seseorang itu di rumah kecuali lima waktu bagi laki-laki atau wajib bagi laki-laki salat wajib. Jadi kata Nabi lakukan sembunyikan Barang siapa yang umrah bisa diam diam diam diam deh subhanallah. <tuh> ustad ketahuan karena pas pulang kan pelontos pak kan ustad. Ya udah dari 3 bulan selam umroh gaya botak aja biar orang nggak juga kan gitu. Oh itu luar biasa. Jadi mau udah dia diatur, skenario kan. Dari 4 bulan sama orang udah botak, botak, botak, botak, sehingga pas dia pulang-pulang enggak ada yang tahu dia nih pulang-pulang. Subhanallah. Kan kata Nabi ini bukan kata saya, kata Nabi, "Man istata' minkum an yakuna lahu khib'un min 'amali salih falyaf'al barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan." Apukan. Jangan ditampilkan Disembunyikan Sembunyiin Emangnya gak boleh ditampilkan Pak Ustaz? Boleh Gak ada masalah Tapi kan Allah berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 271 In cubadu sadaqat Fani immahi Kalau kalian tampilkan sedekah kalian selama ikhlas itu baik, baik, nggak masalah. Namun, wa intuhfuha, wa tuhhalfuqarafahu akhyolakum. Namun kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap memberikan kepada fakir miskin tersebut, itu lebih baik untuk kalian. Pahalanya lebih besar. Antum dikasih opsi. Mau gaji 10 juta atau gaji 50 juta, Atau pilih yang mana? 10 juta. Muhabbat zuhud zuhud sima al-sana. Jadi, nasih 50 juta lah, ustaz. Nah, kalau gaji nyari yang lebih besar, masa pahalanya nyari yang lebih kecil? Allah yang mengatakan amalan ikhlas yang dirahasiakan itu pahalanya lebih besar daripada yang ikhlas ditampilkan. Deh, kita nyari yang paling besar aja deh Kita nyari yang paling besar Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa pahalanya lebih besar Dijelaskan di antaranya. Karena amalan yang disembunyikan itu Lebih Kuat secara keikhlasan Dan lebih jauh Dari segala bentuk Potensi ria dan sum'ah Hadirin Kita tahu Virus-virus ketidakikhlasan itu Masuknya Sering dari pujian Iya enggak Ria artinya apa? Memperlihatkan amalan Kepada orang lain agar dipuji Kan begitu ya Sum'ah Memperdengarkan amalan agar dipuji Nah disinilah kelebihan Saat kita menyembunyikan Amal ibadah kita Karena pada saat kita menyembunyikan aman ibadah kita, orang gak tahu Dan ketika orang gak tahu, dia gak akan muji Dan ketika kita, ketika dia gak muji Maka peluang untuk ikhlas lebih besar Kita akan lebih mudah menjaga hati hadirin Kenapa demikian? Karena sebagaimana menjelaskan Al-Imam Ibn Quddama Kita adalah makhluk yang gila pujian Kita adalah sosok yang seneng banget dengan pujian Saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu Yang tidak suka dipuji siapa? Angkat tangan Yang tidak suka dipuji Ibu-ibu yang tidak suka dipuji siapa? Hah? yang kalau dipuji sama suaminya ngambak siapa coba ah eh, ini ibu, ibu bapak bapak saya nggak suka dipuji pak bapak kok ganteng banget eh jaga omongan ya saya nggak suka marah, ya? gitu. marah. marah deh gitu ganteng ya marah dia kalau dipuji siapa ada nggak nggak ada kan kita nih senang dipuji deh itu fitra udah fitrah udah Bahkan kata sebagian para ulama Kita terkadang lebih suka dipuji daripada suka duit hadirin Ibu, -ibu lebih suka dipuji atau duit? Oh dua-duanya kata ibu Kalau ditanya begini cepat Kecerdasannya itu maksimal ibu, -ibu sekalian Dua-duanya pak Ustaz? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT kalau saya berikan hadirin sekalian setiap orang seratus dolar Seratus dolar, seratus dolar, seratus dolar, seratus dolar Lalu ketika ditukar di money changer Kata petugasnya, mohon maaf Pak Ini palsu Kira-kira kesel gak? Oh kesel katanya Ini udah jadi ustaz, masih jadi pok saya kan gitu ya Ini uang palsu Jadi kita suka duit tapi ketika dikasih duit palsu marah gitu. Lah. Tapi ketika kita dikasih pujian palsu seneng, masya Allah kan gitu, pak bapak ganteng banget. Padahal kita tahu nggak pernah dalam sejarahnya kita ganteng. Tapi tetap aja seneng. itu kan, padahal palsu, setahu nggak pernah ganteng gitu nih. Ini yang <tuh> bisa anak, bukan sini, Disini mana saya bergantar-gantar Aduh Disana, disana Padahal itu palsu ustaz, bapak, ini, Ustaz, Pak, istri Bapak kalau dari penampilannya Kayaknya pinter fisika, Pak, ya Ah, bisa aja, Pak, ustaz Ya, kalau padahal dulu nilainya 3 4, 2 Tunggu saja, senyum-senyum Padahal ini gak benar, ya, ustaz Ah, itu bahaya Bahaya kan Bahaya Bahaya banget Oleh karena itu kita harus jauhkan Kita harus jauhkan Segala potensi dipuji orang Karena ini fatal Yang awalnya ikhlas tuh bisa berubah loh. Karena pujian-pujian manusia. Nah, disinilah maksud dan tujuan Nabi saw bersabda: Manis tataa min kum anyakun alahu khibaun min al amal salafal yafal. Barangsiapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang tak akan tahu. Ketika orang tak tahu, dia tak akan muji. Ketika dia tak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan. Makanya kan tips Nabi kita S.A.W. sampai orang Terdekat dengan kita Itu gak tahu kita beribadah Kalau kita bisa lakukan itu Lakukan, masih ingat? Hadis Bukhari Apa coba? Yang nganggup udah 5 orang Apa hadis Bukhari -nya? Yang nganggupnya gimana? maksudnya Hadis tentang apa? itu tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala saba'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la illa dhilluh adalah tujuh golongan kata baginda rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa warujurun tasaddaqo bi yamine fa akhfaaha Hatta la ta'lam ma syimaluh ma tunfiqu yaminu seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya oh gitu apa maknanya maknanya Sembunyikan dan rahasiakan Dari orang-orang yang paling dekat dengan kita Yang senantiasa bersama kita Saya ingin tanya sama bapak-bapak ibu, ibu sekalian Kalau kita ikut pengajian Yang kita bawa tangan kanan atau tangan kita? Kok lama banget mikirnya? Lagi ada banyak masalah ya? Dua-duanya kan? Kalau kita kerja, yang kita mau mana? Dua-duanya juga Kalau kita pulang ke rumah Tangan kiri kita tinggal di kantor Tidak mungkin Kita bawa dua-duanya Artinya apa Sembunyikanlah Dari semua orang Termasuk orang-orang yang senantiasa bersama kita Kebersamaan tangan kiri dengan tangan kanan 7x24 jam sembunyikan dari orang-orang seperti itu. Kalau kita bisa sembunyikan bacaan Quran kita dari istri kita, lakukan. Seorang istri yang bisa menyembunyikan salat duha dari suami, lakukan. Jadi, setelah suaminya pergi ke kantor, anak-anak ke sekolah, baru dia salat duha. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakukan. Itu benar. Ini tangan kiri, tangan kiri menuju ke 24 jam loh, bisa enggak tahu itu loh? Istri Antum bersama Antum 7 ke 24 jam gak Antum namanya istri belum? Belum? Enggak kan Kalau Antum masuk kamar mandi Istri ikut masuk kamar mandi Sembunyikan dari orang-orang terdekat kita Biar aja Walaupun dipancing jangan dibuka Jangan dibuka Orang tanya hafalan kita Jangan dibuka Bilang aja masih sedikit Walaupun mungkin Sudah hafal 29 juz Tinggal juz 30 Yang belum hafal jadi Al-Baqarah udah, Ali Imran udah, An-Nisa udah. Tinggal kuliahi ya'al kafirun, Inna a'tainakal kautsar, Idza ja'an nasrullahi wal fath. Gitu loh. 29 surah. Tapi kalau ditanya apa awalannya berapa? Baru sedikit. Kan benar wa ma'uutitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kan illa qalila kan sedikit. Apa yang bilang udah lulus Kan masih sedikit kata Allah Subhanahu Tak usah di muka, tak usah. Apa loh ada orang yang tahu kita beribadah? Tutup. Lakukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita capkan bersama-sama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang kita khawatirkan ini fenomena yang merebak di masyarakat kita, di mana orang memposting kegiatannya kepada kalayap umum, budaya selfie, nah itu hati-hati, ustaz emang nggak boleh selfie. Hukum asalnya sih kembali kepada hukum foto ya, memang sebagian ulama membolehkan. Tapi ini bahaya loh Kalau kita terbiasa selfie terus posting Selfie terus posting Dalam kegiatan kita sehari-hari Maka ini bisa menyerap kita untuk Selfie ketika kita beribadah kepada Allah Dan itu terbukti Terbukti Ketika kita terbiasa posting Setiap kegiatan kita, aktivitas kita Dikhawatirkan ini akan Membuat kita memposting ibadah-ibadah kita hari Senin jam 6 kita lihat status atau status uh, FB teman kita selamat berbuka buat oh, apa selamat berbuka biar satu followers anda tahu semua anda lagi puasa nih sekarang so, Alhamdulillah baru mendarat di bandara Jeddah kenapa ini bandara Jeddah aduh Aneh-aneh aja Biar anda semua tahu Anda lagi umroh sekarang Indahnya sore hari di Masjid Nabawi Buat apa bicara indahnya Sore hari di Masjid Nabawi Subhanallah Aneh hadirin sekali Ini yang perlu kita coba Arafah, 2 PM, buat apa biar anda semua orang tahu anda sedang wukuf di Arafah ini yang perlu kita coba banyak jamaah umroh sekarang lebih senang bawa gadget ke Masjidil Haram daripada bawa mushaf itu selfie-selfie lah. di Masjidil Haram lagi wu, lagi Saii selfie coba di sofa Marwah. Saya enggak habis pikir tuh. Bukannya dia doa dia selfie ya. Tahu udah ya. Arab biasa. Selfie di samping di background-nya Ka'bah. Itu aja udah enggak benar tuh. Ka'bah minta tolong orang fotokan lalu dia pura-pura angkat tangan begini hadirin sekalian kan kebalik harusnya doa menghadap Ka'bah kan begitu ini kenapa kebelakangnya Ka'bah kan karena kalau menghadap Ka'bah backgroundnya jelek kan begitu kan dia butuh backgroundnya nih Ka'bah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Mas kebalik Mas harusnya doa itu menghadap Ka'bah cuma basa basa-basi semua ini apa ini fenomena deh Antum kalau umur akan lihat setiap hari banyak orang begitu. Nawaitul Bilal. Tauf Ngapain tawaf direkam lah. yang tauf di rekam itu? Robbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qinaa dawwana. Kita lihat lagi semua. Ini kejadian beneran. Ya Allah, buat apa semua? Allah, usah mau dikirim ke malaikat, sabar cepat dicatat. Nggak perlu, malaikat langsung lihat nyata. Buat apa posting-posting? Ya Allah, para ulama takut begitu kita dengan PD-nya, dengan bangganya, kayaknya hati kita setulus Nabi Muhammad SAW. Lihat Yusuf bin Asbat aja mengatakan, tadi kan kita sudah jelaskan Setiap aku muhasabah Maka kesimpulanku kayaknya aku munafik, aku riak terus Itu Yusuf bin Asbat Kalau oh, kita tidak ada benar, -benar lakukan hal tersebut Subhanallah Tamim ad-dari hadirin, tamim ad-dari imamnya Umar bin Khattab pada saat solat terawaih di bulan suci Ramadan, Ahli ibadah besar Kalau terawaih sampai menjelang subuh Itu pernah ditanya oleh seseorang Wahaih Tamim Ad-Dari bagaimana Solat tahajud anda Tolong sharing dong sama kita Solat tahajud anda itu gimana sih Apa kata Namim dari Tamim Adari mengatakan, la rokaatun wahidaun usalliha fi jau fi lail, ahabu min an usalli laila kulla ha fumma aku senasah ada Aku solat satu rokaat di tengah kegelapan malam. Tidak ada yang tahu. Satu rokaat. Habis satu rokaat, aku tidur. Itu lebih apa yang aku sukai daripada aku solat semalam sunto, lalu keesokan harinya aku ceritakan kepada masyarakat. Saya ingin tanya, pertanyaannya dijawab apa tidak oleh beliau? Enggak. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan perbandingan. Pertanyaannya to the point. Kalau engkau salat tahajud itu baca apa? Sujudnya berapa menit? Rukuknya lama enggak? Baca surat apa? Itu pertanyaannya. Tapi dialihkan oleh Tabeem dari satu rakaat. Yang aku kerjakan Tidak ada yang tahu Lebih aku sukai daripada Sholat semalam subuh Lalu aku ceritakan kepada manusia Dialihkan Gak mau dijawab Gak mau ya. Padahal kalau beliau jawab aman Karena beliau menceritakan Amal ibadahnya dalam kondisi ditanya Aman Gak ada yang suudan sama beliau kalau ada yang sultan belum tinggal jawab saya kan ditanya bukan pamer tapi kesempatan itu pun tidak diambil oleh Tami Pak Dari bagaimana dengan kita bagaimana dengan orang zaman sekarang gak ditanya cerita Subhanallah. bahkan mancing biar orang nanya Duh, gue gak ditanya-tanya gue pancing ah karena kalau langsung cerita terlalu vulgar jadi dipancing dulu pak Tadi malam jam 2 bintang-bintang Indah sekali pak bilangnya Biar ditanya kok belum tidur Benar kok belum tidur Pak? Iya biasa Pak. Rutinitas tahajud dari jam 2 Sampai subuh nah, kan Dapat selamat Allah Jadi hadirin hadirah, mati, aduh, Para ulama punya peluang Menceritakan tidak mereka ambil Tidak mereka ambil dan hadirin kalau kita lihat penjelasan mereka itu Tidak masuk akal Tidak masuk akal Atum Tau Ahli Nahu yang sangat luar biasa Apa kitab beliau? Beliau punya kitab yang menjadi rujukan Ini salah satu referensi utama Dan terbaik dalam ilmu Nahu Apa judulnya Alkitab Aneh ya Yang belajar bahasa Arab Apa arti Alkitab Buku Pernah Lihat ga sebuah novel Judulnya novel Buku beliau Judulnya buku Jadi Beliau punya buku nahu namanya Alkitab Arti kitab Alkitab itu buku Kenapa dinamakan Alkitab Itu nama bukan dari beliau Dinamakan oleh para ulama Alkitab Karena Di awal-awal kemunculan buku ini Tidak ada Nama di cover Dan tidak ada nama penulis di cover Sengaja beliau enggak nulis namanya Tidak mau Takut terkenal Jadi, nulis buku Gak ada judulnya Gak ada nama penulisnya Kok bisa tahu, Pak Ustadz tuh tau gimana cuma Hadirin, gini deh Antum kuliah nih Antum punya guru besar Antum punya guru besar Yang setiap uh, masuk kelas itu menceritakan pemikiran-pemikirannya Lalu suatu ketika Antum dapat buku Covernya tersobek Lalu ketika Antum baca itu persis dengan pemikiran guru besar antum saat di kelas kira-kira mudah ditembak atau sulit ditembak mudah ditembak ya begitu juga si Bawai kan muridnya banyak dan mereka sudah tahu gaya bicaranya si bawe pola pikirnya teori-teorinya ketika baca buku ini ini si bawe ini udah jelas dah si bawe guru kita Akhirnya karena tidak, dinama, tidak ada namanya Dinamakan Alkitab Ada orang seperti itu sekarang Ulama Al-Mawardi Rahimahullah Ulama Madhav Shafi Diriwayatkan Bahwa beliau punya hobi yang unik Hobi nulis buku tapi tidak pernah dicetak. Nulis, selesai, disimpan dalam bentuk manuskrip, enggak pernah dicetak, enggak pernah dibukukan enggak pernah diterbitkan. Ketika ditanya apa jawaban beliau, saya khawatir buku saya best seller dan saya terkenal. Enggak mau suara ah, kawan. Enggak Akhirnya beliau meninggal, manuskrip-manuskrip itu diwariskan. ahli warisnya diperlihatkan kepada para ulama ulama baca kata ulama ini harus dicetak harus dicetak akhirnya dicetak dan terbukti best seller jadi bukan bahasa basi itu kegeeran beliau aja kali Pak Ustadz hm, enggak beneran bukunya bagus-bagus semua jangan ngaku pakar fikih, pakar politik islam kalau belum membacalah lahkamu sultaniyah karya Imam al-muwardi itu lama besar Bukan kegeeran, bukan. Bukan pura-pura tawa itu padahal gak laku-laku. Bukan. Kalau gak tau, emang ada yang mau beli buku anda. anda jangan sok tawa itu. Ini buku besar. Buku besar. Oleh karena itu hadirin sekalian. Menutup poin pertama ini. Saya ingin bertanya. Apa yang membuat orang pengen. Pamer amal ibadah Agar terkenal Gitu kan ya Al-imam Abu Nu'aym Menukilkan Sebuah kaidah Di tengah-tengah para ulama salaf Menkariha Syuhrah Ishtahar Barang siapa Yang membenci popularitas justru dia yang akan terkenal nantinya oh ini kaidah luar biasa barang siapa yang gak suka populer yang gak suka terkenal menghindar justru nanti dia yang akan terkenal dan lebih, ha, lebih harum namanya dan lebih elegan keterkenalannya bukan norak gitu bukan dengan cara-cara murahan Bukan dengan cara-cara apa? Gaya bahasa anak muda Bukan cara-cara lebay itu Elegan ini Berkelas Dalilnya apa? Surat At-Taubah Ayat 105 Wa kulik malu Fasayarallahu amalakum Warasuluhu wal mu'minun Oh Ini ayat dalam da hadirin Allah berfirman Wahai Muhammad katakan kepada hamba-hambaku I'malu beramalan Kasih ya amalakum. Niscaya Allah akan melihat amal-amal kalian. Warasuluhu dan Rasul akan melihat apa tafsir Rasul akan melihat. Kalau Allah akan melihat jelaslah. Allah maha melihat. Tapi Rasul melihat maksudnya apa? Kalau antum baca buku tafsir, salah satu buku Allah akan memberitahukan Rasulullah saw apa yang kita kerjakan. Jadi reportnya nabi dapat. Oh, Fulan, Pak Fulan ngurus ini, Pak Fulan ngurus ini dapat. Bayangkan reportnya Nabi dapat. Kalau amal itu ikhlas, kalau dia enggak udah selesai. Walla minun dan orang-orang beriman akan melihat. Apa maksudnya orang-orang beriman akan melihat? apalagi kalau kita sembunyikan gimana cara melihatnya Pak Ustaz Maksudnya adalah Allah akan memasukkan rasa simpati ke dalam hati orang-orang beriman kepada kita. dengan Jadi Allah akan memasukkan rasa simpati ke dalam hati orang-orang beriman kepada kita seakan-akan mereka melihat langsung apa yang kita kerjakan itu mananya jadi saat kita sembunyikan sholat malam kita ini tetangga kita nggak tahu tapi kan allah bisa memasukkan rasa simpati ke dalam hati tetangga kita sehingga dia senang aja sama kita pak karena bapak senang sama pak fulang nggak tahu pokoknya enak aja tuh muka dilihat menyejukkan Iya pak tidak, ya. atau kita kita sering mengalami ini, kita simpatik sama orang, kalau ditanya alasan yang logisnya kita nggak bisa jawab nggak tahu, pokoknya enak aja tuh orang tidak, dan memangnya orang baik, itu bisa jadi karena keingklasannya, kan jadi itu. jadi di bidang manapun di bidang dakwah majelis taklim saya beberapa kali melihat atau ada beberapa ustaz atau dai saya amati itu ilmunya ilmunya bukan ilmu yang begitu luar biasa retorikanya pun juga biasa tapi enggak tahu jamaah senang aja sama beliau padahal retorikanya biasa enggak bermain kata tapi kena aja orang sama beliau. Terus saya nanya, kenapa sih Bapak e, semangat banget datang kajian Ustaz Fulan? Enggak tahu Pak Ustaz. Pokoknya kalau beliau nyampaikan tuh kayaknya dalem aja. Padahal kontennya sama dengan yang dijelaskan ustaz-ustaz lain Ah itu emangnya Allah enggak bisa pak Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Itu contohnya seperti Si Bawoi. Si Bawoi tidak mau Eh maaf uh, Bukan Sibawai Khalil bin Ahmad Jadi contoh tadi itu Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad bukan Sibawai Jadi Khalil bin Ahmad Atau Al-Imam al, al Mawardi, Kan mereka tidak mau terkenal Tapi endingnya apa? Terkenal Terkenal diri sudah sembunyikan sembunyikan sembunyikan kalaupun terkenal biarlah Allah yang menceritakan amal ibadah kita kepada manusia jangan dari lisan kita jangan dari lisan kita Allah taala masa Itu yang pertama yang kedua kiat yang kedua agar kita mendapatkan keikhlasan hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tentu saja doa doa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Udu'uni astajiblakum Serat gofir ayat 60 Mintalah kepadaku Aku akan kabulkan satu doa yang harus sering kita baca adalah doa meminta keikhlasan. Siapa yang tahu doa meminta keikhlasan? Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamu ya allah aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan padahal aku tahu itu syirik dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui kita tahu nih riak nih tetap aja senang riak kan gitu nah itu berlindung kepada allah subhanahu wa taala baca terus Baca. Ini lebih penting daripada minta harta. Ini lebih penting daripada minta jodoh. Ini lebih penting daripada minta karir dan jabatan. Minta keikhlasan. Allahumma ini aku lebih ke minaan Ushik lebih alamu. Wa astaghfiruka limana alamu. Baca, baca Dan terus baca Terkadang ini yang kita lupakan Kita sering minta ke kekayaan. Kita sering meminta kesuksesan dunia tapi kita lupa meminta keikhlasan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tanda kita terus meminta keikhlasan atau doa doa meminta ketetapan hati ya mukalibal kullu sabit kalbi aladzimi atau ya mursalibal kullu sarsaf kalbi alatoati dan seterusnya itu yang perlu kita camkan bersama sama. Itu yang kedua Yang ketiga Kiat ya yang ketiga adalah Dengan meresapi bahwa Dunia tidak akan Mempengaruhi takdir kita Atau mohon maaf Pujian manusia Dan ambisi dunia kita Itu tidak akan merubah takdir kita sekarang buat apa si ketaria? Orang ria pengen dipuji orang. Orang sum'ah pengen disanjung orang. Oke, okay. kalau orang sudah sanjung Anda terus kenapa? Emang takdir Anda berubah jadi lebih baik. Kan enggak? Masih ingat hadis Ibnu Abbas, "Annal ummata law ishtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'" Lannyanfa'u illa bishay'in qad kataballahu Sesungguhnya apabila seluruh umat bersepakat untuk mensupport Anda, mendukung Anda, maka dukungan mereka tidak akan bermanfaat bagi Anda kecuali apa yang Allah takdirkan bagi Anda. Walau ceramah Allah Anya doruka bishay dan kalau sebaliknya mereka bersepakat untuk menghancurkan anda, menjegal anda, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan atas anda. Hadirin, Pujian manusia, celaan manusia, ambisi dunia kita, enggak akan merubah takdir. Kalau begitu, buat apa kita harapkan dunia? Buat apa kita harapkan pujian manusia Wah oh, takdir kita tidak berubah kok Satu Bandung Muci Antum Coba deh Antum ambil buku rekening Antum lihat, kira-kira saldonya Nambah kan? Nggak, kamu dipuji satu banding juga Kanan-kanan apa-apa, kadang berubah Takdir tidak berubah Kenapa senang banget sih Dipuji manusia yang berubah itu kalau dipuji Allah bukan manusia tidak usah mikirin manusia deh. jangan mikirin manusia ini yang pula kita acamkan dan hadirin ambisi kita terhadap dunia itu bisa membuat kita sengsara masih ingat hadis Bukhari hadis doa Imam Tabrani Ta'isa Abdul Dinam wa'budu dinar celaka sengsara hamba dinar hamba dirham hamba dunia celaka kata nabi taisa takas celaka dan akan sengsara jadi orang yang ambisnya dunia dia akan sengsara jadi jangan sampai ibadah kita hanya untuk memperoleh dunia, karena kita pasti akan sengsara kita akan menderita. Adapun kalau kita mengharapkan Allah, maka Allah akan berikan dunia kepada kita. -man wa mani at takillah ya jaanul makhrojah, wa resukumin hayatul ayat kasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala masalahnya dan Allah akan berikan rizki dari arah arah yang tidak ia berduga. -duga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmasi oleh Allah Ini yang perlu kita camkan Orang berpikir kalau ketika, Orang berpikir bahwa pujian manusia itu akan bermanfaat bagi dia Enggak Enggak akan Nabi dicaci maki satu kota Selama kurang lebih 13 tahun Tapi beliau menjadi manusia termulia Enggak ada urusan soal manusia deh. Jadi udah gak usah harapkan pujian, sajungan Ucapan manusia Tidak akan bermanfaat bagi kita Enggak akan Yang perlu, yang perlu kita campelkan adalah Wajah Allah Yang harus kita cari adalah Pujian pemilik alam semesta ini Yang apabila Allah ingin merubah Jalan rezeki kita Allah hanya, ke, hanya mengatakan kunfah, ya Itu yang harus kita cari kalau kita, kalau di perusahaan kalau kita mau cari muka cari muka sama komisarisnya, sama CEO-nya jangan sama pegawai biasa dia nggak punya kebijakan. Dan begitu juga kalau dalam hidup kalau mau cari muka cari muka sama yang punya alam semesta, jangan sama sesama manusia, dia nggak bisa buat kebijakan. Oleh karena itu ikhlas dan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita cangkau Ini yang perlu kita resapi dan renungkan Dunia tidak bisa Merubah Apa-apa Itu yang ketiga Yang keempat Bergaul dengan orang-orang Yang berusaha menjaga keikhlasan Pergaulan ini penting kalau kita bergaul dengan orang-orang Yang hobinya pamer Ria, sum'ah Maka tren ria itu akan kebawa ke dalam diri kita Dan sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang Yang menyembunyikan Amal ibadah yang gak, gak, yang gak suka tampil Yang menjaga keikhlasan Maka kita akan Terwarnai dengan warna keikhlasan mereka Maka hati-hati, selektiflah dalam beribadah. Almaru aladini Khalil, faliantur aha dokuman yukhalil. Seorang itu di atas agama sahabatnya, maka selektiflah dengan siapa kita mencari sahabat, dengan siapa kita bersahabat. Bersabarlah dengan orang-orang yang menjaga keikhlasan, menjaga hati, menjaga ketulusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan terpengaruh, pasti itu. Karena kita lemah Kita akan mudah terpengaruh Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang ria Maka ria akan menjadi hal yang biasa bagi kita Ini yang perlu kita cari Ini yang perlu kita cari Jadi pergaulan dijaga Cari orang-orang ikhlas Kalau kita lihat nih orang suka pamer Suka nonjolin amal ibadahnya, Pengen dipuji pengen tampil punya ambisi dunia tinggalkan orang seperti itu jaga jarak kalau bisa naserti di naserti kalau enggak oke okay. kita cari sahabat yang lain karena itu akan menghancurkan agama kita Allahul Taala alaikum yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala Kiat keikhlasan adalah dengan meresapi Keuntungan-keuntungan kalau kita ikhlas Apa sih yang kita dapatkan kalau kita ikhlas, itu pelajaran Dan singkat saja Yang pertama tentu saja amal ibadah Sunnah kita akan diterima oleh Allah Jadi amal ibadah yang sesuai dengan sunnah itu akan diterima Kalau tidak ada keutamaan kecuali itu sudah cukup bagi kita Inna malam lubi niat wa inna malikulimri inwa nawah. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya dan Allah akan mengganjar seseorang sesuai dengan niatnya. Jadi dengan kita mengikhlaskan niat saat amal ibadah kita sesuai dengan sunnah maka amalan yang sesuai dengan sunnah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. camkan baik-baik, apalagi antum berhadapan dengan musuh yang sangat mengerikan, iblis dan barat tentaranya syaitan, hadirin. Ketika syaitan berhadapan dengan ahli sunnah Berhadapan dengan orang-orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Pengajiannya sesuai dengan sunnah Rikirnya sesuai dengan sunnah Maka Satu-satunya pintu yang bisa mereka manfaatkan Untuk menghancurkan amal ibadah kita Adalah dari pintu keikhlasan Makanya sebagian ulama mengatakan Ahli sunnah itu lebih berat godaannya dalam bab ikhlas. Kenapa? Karena setan tahu Pak Fulan ini enggak mungkin diajak mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Enggak mungkin udah. Dia akan mau udah. Diajak perayaan-perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya enggak akan mau. Karena mereka tahu enggak ada tuntunannya diajak mengerjakan sholat dengan versi macam-macam yang gak sesuai dengan sunnah nabi, gak akan mau nih orang terus gimana biar amal ibadah dia hancur dia satu-satunya dari pintu ikhlas, itu peluang terakhir itu peluang terakhir syaitan itu pintu terakhir syaitan kira-kira kalau orang menyadari bahwa ini kesempatan terakhirnya dalam misi tersebut kira-kira habis-habisan enggak? Habis-habisan. Dan saya nonton ini terakhir. Karena enggak ada harapan nyerang dalam dari sisi ittiba enggak ada harapan udah. Harapan ada pada i pada sisi keikhlasan itu yang digecor. Jadi fokusnya ke arah itu makanya orang yang ibadahnya sesuai dengan sunnah, itu kan gampang banget ketika diajarin sholat sesuai dengan sunnah puasa sesuai dengan sunnah zikir sesuai dengan sunnah marasik haji dan umrah sesuai dengan sunnah tapi coba kalau materinya tentang ikhlas siang nanti udah bisa ikhlas? belum tentu itu puluhan tahun bisa mungkin bulanan itu Karena syaitan cerdas, syaitan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kan di pengalaman hadirin, pengalamannya menggoda anak Adam itu, itu kan nggak diragukan. Kalau kita tarik garis lurus ke saat Nabi Hijrahnya 1.430 tahun. Nabi Isa 2015 Itu dua nabi Ter Terakhir Terbawah Dari segi urutan Gimana sampai Nabi Adam Antum aja Kalau ditangani dokter yang pengalamannya 30 tahun aja beda Dosen yang pengalamannya 30 tahun aja beda ini musuh antum sudah biasa menghadapi an, Gaya antum jutaan tahun lamanya. Ya, dia orang Gitu. Makanya heran orang-orang yang kepedian menghadapi setan. Anda tuh siapa sih, Mas? Setan tuh, Anda tuh bukan lawannya setan, bukan. Sihiton tuh ngeliat kita tuh kayak anak TK gitu Anak TK Kayak Kayak preman ngeliat anak TK pakai jam jisok Nah itu tuh Hah, Ini di gapang Di palak selesai ada. Terus gaya perantang-petenting lagi anak TK nya Kayaknya tuh dia jagoan Ya Allah tinggal di jitak nangis Nggak ada apa-apanya anak Nabi aja kena sama dia. Anak Nabi itu. Ada yang bapak antumnya Nabi? Coba ya? angkat tangannya bapaknya Nabi. Enggak ada kan kecuali modifonis sesat kan enggak mungkin. Anak Nabi, karena anak Nabi Nuh. No. Anak Nabi aku Jadi ini yang lu kita dulu. Tapi kalau kita bisa amal ibadah kita diterima oleh Allah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, keuntungan yang kedua, bahwa keikhlasan adalah kunci keistiqomahan dan selamat dari berbagai macam fitnah dunia dan fitnah syahwat maupun syubhat. Ingat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 24, "Kadzalikal nasri fa'an qussu awal fakhsya' innahu min ibadinil mukhlasin." Apa yang apa yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat dari fitnah syahwat dengan berbagai macam faktor pendukungnya ketika berhadapan satu lawan satu dengan istri Al-Aziz? Ini semua faktor mendukung, hadirin semuanya mendukung. Ya cantiklah. Kaya. Berkuasa. Di rumahnya. Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Dia tahu medan. Terus dia yang aktif. Nah, laki-laki yang seperti itu kan tinggal menyerahkan dirinya aja, ya sudah silakan deh, gitu kan ya? Mungkin orang nggak, dia nggak perlu ngejar-ngejar, dia yang datengin, didatengin, didatengin. Semuanya ada, so, sudah tampil semenarik mungkin, ya Allah. Banyak laki-laki ngintip-ngintip gitu, ngintip wanita mandi, itu karena nggak ada peluang. Agar dia ngintip, ini nggak perlu ngintip-ngintip, udah ada di depan mata. dan Nabi Yusuf ada ketertarikan hamma biha kata Allah SWT tapi apa yang menyebabkan Allah menjaga beliau mari kita baca kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal dan begitulah kami memalingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji apa pun sebabnya innahu min ibadina mukhlasin karena ia adalah salah satu hamna hammakam yang ikhlas ikhlas yang menyebabkan seseorang dari berbagai macam fitnah dan kita hidup di zaman fitnah oleh karena itu kalau kita ingin istiqamah kita ingin terjaga maka jagalah keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, kalau kita ingin selamat dari fitnah dakwah, kalau kita ingin selamat dari fitnah pekerjaan kita ingin selamat dari fitnah yang ada dalam dunia pertemanan, dunia persahabatan, fitnah dalam bidang karir, dalam proyek, fitnah dalam rumah tangga. Jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca. Kiat yang berikutnya, kedua dari terakhir, ikhlas akan membuat cita-cita kita terwujud di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda Intas dukillah Jika kita jujur dengan Allah Allah akan wujudkan cita-cita kita Masih ingat Apa kronologi hadis ini Seorang badui Yang datang kepada Nabi SAW Dan mengumumkan keislamannya Lalu berperang dengan Nabi Lalu setelah perang selesai Nabi membagikan gunima Dan dia tidak mau terima Padahal gunima itu halal Tidak ada masalah dan sahabat-sahabat yang lebih baik imannya daripada dia Terima semua Dia gak mau Bukan untuk ini aku berjihad bersama kamu ya Rasul Aku berjihad agar anak panah musuh Atau pembak musuh Itu menusuk leherku dan tembus ke belakang Maksudnya apa? Mati syahid Apa kata Nabi? Jika engkau jujur sama Allah Allah akan wujudkan cita-citamu Jadi kalau engkau ngomong ini bukan basa basi Bukan cari muka karena berhadapan dengan Nabi tapi karena Allah, Allah akan wujudkan anda akan mati dengan cara seperti ini yang engkau harapkan dan di peperangan berikutnya setelah selesai beberapa sahabat membopo semua tubuh yang terbujur kaku dengan kondisi leher tertusuk senjata musuh dan tembus ke belakang lalu ketika Nabi melihat jenazah tersebut Nabi mengatakan ahu ahu Apakah orang ini yang dulu bicara dengan saya? Kata para sahabatnya, iya ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Sadaqah. Fa Allah fa Orang ini telah jujur kepada Allah dan Allah wujudkan cita-cita dia. Jangan-jangan cita-cita kita selama ini gagal terus karena kita enggak jujur sama Allah. Kita kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada karena diikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala keikhlasan akan membuat dosa-dosa kita termasuk dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahuwataala masih ingat hadis Bukhari Ketika ada seorang pelacur dari pelacur pelacur bani Israel bagi yamin bagaikan bani Israel bertemu dengan seekor anjing yang tauf mengitari sumur anjing itu tidak bisa berkutik dan melakukan apa-apa dia kehausan tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena air itu ada di dalam sumur satu-satunya cara adalah masuk ke dalam sumur kalau si anjing masuk maka dia akan minum air tapi dia tidak bisa keluar, mati tapi kalau tidak masuk, dia akan mati kehausan maka wanita pelacur itu pun berinisiatif Membuka sepatu hoofnya Lalu masuk ke dalam sumur Lalu mengambilnya dengan sepatu tersebut Dan begitu naik ke atas Ia berikan kepada seekor anjing itu Lalu Nabi mengatakan Fagufiro lahabihi Allah mengampuni dosa-dosanya Karena perbuatannya tersebut Hadirin Jangan salah paham Maksud perbuatannya Dijelaskan Al-Hafidh ibnu Hajar Dan para ulama Bukan memberikan Minum anjing Tapi Keikhlasan ingat Bukan memberikan Minum anjing Karena kalau memberikan minum anjing Nanti kita semua akan zina Dengan alasan tetangga kita punya anjing Tenang aja Pak Ustaz, tetangga saya ada Dua herder, saya akan kasih minum susu Pak Ustaz. Susu kalau air putih aja diampuni, apalagi susu. Ini bukan masalah mereka minum anjing. Ini keikhlasan. Ini perempuan itu melakukan hal tersebut tulus karena Allah. Enggak ada yang dia cari. Enggak ada wartawan di sana. Enggak ada manusia di sana. Hanya anjing. Lalu dia berikan minum pada anjing tersebut. Dan selucu lucunya anjing, dia enggak akan bisa balas. Jangan kan balas, bilang jazaki lahkairan aja gak bisa jadi dia gak mengharapkan ucapan terima kasih dari pihak yang ia tolong kalau diakuni dosa besarnya, dan saya ingin tanya, pelacuran itu dosa kecil, dosa besar? dosa besar, dari sini ulama menyatakan bahwa keikhlasan bisa menghapuskan dosa-dosa besar walaupun pelakunya belum bertobat dari dosa tersebut jadi kalau kita pernah berzina dan kita lupa belum bertobat dari zina kita kami sholat subuh kita ikhlas, zuhur kita ikhlas, asar kita ikhlas, insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu ikhlaslah kepada Allah, dan inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan uh, saya mau klarifikasi, sekali, uh, kita uh, buku yang Alkitab itu benar sih bahwa bukan kalim bin Ahmad, salah saya. Kan, Awalnya sebilah si baweh ya, terus tadi Khalil bin Afwad, Ahmad Ahmad yang benar si baweh. Khalil bin Ahmad itu gurunya si baweh, punya buku namanya Kitabul Ain, alkitab itu si baweh, si baweh. Ya, kita buka sesi pertanyaan sedikit saja, karena waktu sudah jam 9 kurang 5 silakan. Iya, terima kasih ya, Donald uh, Iya, bagaimana dengan CV? Kita sebutkan enggak? Kan? Oh, kalau saya setelah mendengar kajian Ustaz saya enggak akan sebutkan, Pak Ustaz. Tapi memang iya sih udah 3 tahun saya enggak diterima-terima adilin sekalian, yang pertama kan yang kita sebutkan di sifu kita ibadah atau bukan bukan kan, itu kan prestasi kita dalam masalah dunia, berarti ini kan gak masuk ke bab ibadah ya gak ada masalah yang kedua, ini dibutuhkan tadi ibadah saja kalau ikhlas disebutkan boleh, boleh. apa gak tadi Boleh. Al-Baqarah 271 Apalagi yang non ibadah, gak ada masalah sama sekali Walaupun tadi kita sempat katakan bahwa Kebiasaan kita menyebutkan Apa yang telah kita lakukan Atau prestasi kita di non ibadah Itu bisa menyeret Menjadi uh, Habits atau gaya hidup Di dalam ibadah Tetapi kan ini sesuai kebutuhan Kita hanya buka pintu dalam hal-hal yang memang dibutuhkan Seperti CV. Selebihnya enggak Selebihnya tidak Jadi gak ada masalah ada pertanyaan lain? Lekong-lekong sahabat. Alhamdulillah Atau karena kita berisiklah Allah masih memberikan kualitas Yang pertama ulama sepakat bahwa uh, Salatnya diterima Adapun pertanyaan yang kedua Jadi pertanyaan pertama tadi Gimana kalau riaknya di pertengahan Lalu kita lawan Dan kita tutup dengan ikhlas Maka ulama seluruhnya sepakat Salatnya diterima Bagaimana kalau uh, kita tetap riak Sampai selesai baru kita sadarnya Setelah sholat berakhir Lalu kita beristighfar Terjadi khilafar ulama apakah Pahala sholatnya Habis sehabis-habisnya Atau Allah kasih pahala Sesuai dengan uh, Kualitas Atau persentase Ikhlasnya Walau tak lama saya lebih cenderung kepada Kendapat adanya riak setetes saja dalam salat itu menghancurkan seluruhnya sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ala lillahi dinil khadis. hanya milik allah agama yang ikhlas Ibn Katsir menjelaskan Allah hanya menerima amalan yang ikhlas 100% setitik riak saja itu menghancurkan seluruh amal. dan Allah berfirman dalam hadis Qudsi Riyad Busrim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 Mau riaknya 70% Mau riaknya 1% Selesai, gak ada Terus bagaimana kalau kita istighfar Cukup apa tidak? Tidak Taubat bukan istighfar Karena riaknya dosa besar Dan hukum asalnya istighfar tidak bisa Menghapus dosa besar Kita harus taubat, taubat nasuhah Allah SWT Saya pernah mendengar pernyataan Bila kita melakukan sesuatu bukan karena Allah Berarti kita syirik Dan bila kita meninggalkan sesuatu juga bukan karena Allah Berarti kita ria Pertanyaan saya benarkah ungkapan tersebut uh, Kurang tepat Yang tepat adalah apabila kita tidak jadi beramal Karena takut Ria Maka itu ria juga Itu ucapan Fudail bin Iyam Kenapa? Karena parameternya tetap manusia. Anda Anda tidak beramal karena manusia, bukan karena Allah. ya Ria juga. Dan itu talbis iblis agar kita tidak jadi beramal. Allah ta'ala Maha Esa. Anda pun meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. ria. Sesuatu itu kan banyak. Sesuatu, bukan karena Allah. Antum meninggalkan makan kepala ikan kakap. Kepala ikan kakap sesuatu bukan? Ya udah pak ria. Ya enggak, sesuatu itu banyak sesuatu. Sesuatu itu bisa ibadah, bisa muamalat, bisa maksiat, bisa macam-macam yang enggak bisalah. Ini uh, kalimat uh, kurang tepat. Ada ada perkataan seorang ulama yang saya dengar bahwa ilmu apabila kita curahkan seluruh tenaga dan waktu kita untuk ilmu kita hanya mendapatkan setengahnya atau sebagainya. Apa maknanya? Maknanya kita tidak akan bisa menguasai seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minan ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Mau enggak tidur 7 ke 24 jam pun jika Anda tidak akan menguasai ilmu agama 100%. Karena ilmu Allah sangat luas. Itu kalau sudah habis habisan, gimana yang enggak habis habisan? Gimana yang hanya datang sekedarnya, yang enggak serius, yang sering absen, yang libur tiga bulan seperti e, ibu hamil atau melahirkan, gimana dapat ilmu? Jadi sekali kita harus all out. Ya pertanyaan terakhir Bila terbesit dalam hati rasa bangga Akan amal kita Tanpa kita menyebutkan dan memberitahu orang lain Hanya lintasan dalam hati saja Apakah itu juga membatalkan pahala dari amal uh, Khotor uh, Yang melintas di dalam hati Insya Allah aman selama kita tidak hubung Jadi kalau uh, Yang terlintas yang terbesit Di dalam hati gak ada masalah Intinya kita hilangkan saja dan enggak ada yang, pantas, yang enggak ada yang pantas kita banggakan. Amal ibadah kita belum tentu diterima. Kalau diterima juga pas-pasan, enggak sehebat para ulama terdahulu. Jadi apa yang mau kita banggakan? Wallahualam bissawab. Subhanallahi wa hamdulillahi walaa ilaaha illallah. Astaghfirullah tubiilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.